Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hai wanita-wanita muslimah Janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya yang lain Kandati hanya dengan ujung kuku kambingnya Diriwayatkan oleh Al-Bukhar Ajarin ke musliman rahimahumullah Kemudian Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Abu Zair anhu, Hai Abu Zair Jika engkau memasak kuah Maka perbanyaklah airnya Kemudian berikan kepada tetangganya Masya Allah Ini merupakan Sesuatu yang amat luar biasa ajaran kita kepada agama, kepada kepada tangga kita untuk saling menghormati, untuk menjadikan kita semuanya baik. Iya Baik, terima kasih Pak Sobri Dari Tanggerang, Banten Baik, berarti sudah ada 3 peserta Sudah 3 peserta Iya, betul sekali, dan mungkin kami informasikan Pula bahwa format TLEDAWA uh, Dengan mengundang pondok pesantren Pondok pesantren yang bisa ikut berpartisipasi Dan Alhamdulillah pada hari ini Kita mengundang pondok pesantren Al-Aqsa dari Sumedang dan juga Pondok pesantren Darul Ulum dari Sukabumi Untuk berpartisipasi dalam acara ini Kak Vicky, jadi kita mengundang terus Untuk pondok pesantren yang lainnya mudah-mudahan bisa uh, apa namanya bisa berkualitas bergabung. bergabung pastinya untuk acara tele dakwah ini silakan kita terus menuna partisipasi Anda Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tele-dakwah Dan kami terus menantikan partisipasi Anda di lantropon 5743476 atau 0215743478 Dan tema pada pagi hari ini adalah menghormati tetangga Tadi sudah ada beberapa peserta yang sudah berpartisipasi Kak Vicky Ya, dan sudah ada 3 peserta bagus sekali Sudah 4 peserta insya ya mm -hmm, Insyaul ya hari sekali. ini Dan tentunya juga kami ingatkan juga bahwa sebaiknya Anda menggunakan fix telepon atau telepon rumah Agar nantinya suara Anda terdengar lebih jelas di sini ini, dan tentunya dengan suara yang lebih jelas juga, pada akhir nanti juga penilaian Dewan Hakim untuk Anda akan juga semakin sempurna. Iya, betul sekali. Dan mungkin sebentar kita menunggu tofan dari Anda, kami informasikan pula untuk para da'i dan juga da'i semuanya, yang nanti akan keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk mengirimkan foto, ukuran postcard, dan dan juga identitas yang asli, untuk kita tampilkan pada saat Grand Final. Dan juga kita mengundang pondok pesantren pondok pesantren yang lainnya, untuk ya, dapat berpartisipasi dalam acara Teledawa ini, karena Nah, ini memberikan uh, sebuah ilmu juga memberikan inspirasi juga untuk yang lainnya untuk dapat bergabung bersama kami. Selagi Sekalian itu apa namanya? melatih mereka untuk muhadharah namanya. Iya. Yeah. di biasa pesantren-pesantren ada muhadharah atau berceramah dan sekarang waktunya untuk menguji diri. Para santri, para da'i dan daiyah Untuk bisa bergabung di tele dakwah pagi hari ini ya. Dan semoga nanti ya Pada akhirnya anda bisa Menjadi penyampaian terbaik Pada tele dakwah dan tentunya bisa ikut ke final nantinya Amin, insya Allah. Dan mungkin sebalik kita menunggu telefon yang lainnya juga Para da'i dan juga da'i semuanya Kita tanya-tanya terlebih dahulu kepada Dua orang Dewan Hakim Dan mungkin saya mau ke Pak Abdul Hakim Fauzi Bagaimana Pak, sudah ada empat peserta kurang lebih Dan untuk penyampaiannya bagaimana Adakah kearan lagi yang bisa ditambah silakan Pak Ya Alhamdulillah Dari keempat itu tadi memang Ya pertama mereka kan sudah tahu judul atau topik bahasan pada pagi ini ya, Semua sudah mempersiapkan Namun begitu catatan kami sebagai penilai Dewan Hakim Bahwa tetap harus mengacu kepada nasihat-nasihat yang terdahulu Seperti jangan terlalu cepat caranya itu Terus jangan sampai ada kesan membaca, kesan membaca itu kan menunjukkan orang menyiapkan bahannya itu, kesan membaca itu walaupun saya ataupun sahabat saya ini tidak lihat, tapi ketahuan, orang yang mendengar juga ketahuan itu membaca, dan ini hal-hal penting, hal-hal yang bisa diulang, diatur, dan dilatih, itulah gunanya seperti kata pembuat acara, Dulu di pesantren tuh ada latihan untuk bicara, ya. Yang kita kenal dengan mahaboh itu. Itu penting sekali. Ya, baik. Mudah-mudahan ini menjadi poin penting juga untuk dais dan juga daya semuanya dan bisa menjadi nilai tambah lagi. Insya Allah nantinya. Baik, silakan para dais dan juga daya semuanya. Subhanallah. Langsung ada telepon ya Kak Fiki. Silakan Putri. Oh, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yeah. passwordnya dulu bapak. Allahu akbar ni wala Bagus sekali. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Bapak siapa? Utsman dari Ahmadot Tangerang. Pak Utsman dari Dari Tual. Baik. Tual. Pak Utsman sudah toteng hari ini ya menghormati tetangga. Waktu Bapak 3 menit bisa dimulai dari sekarang silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbal alamin. Baca salam dan salam kepada asal fiqih yang berjalan, pada alir dan taksi jemaah. Islam terhadap sesangga adalah sangat mulia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandingkan kehormatan kita terhadap sesangga dengan seberapa besar kadar keimanan kita kepada Allah dan hari kiamat. Hari itu hal itu tergantung dalam hadis Rasulullah SAW dalam merelait buhari si yang berbunyi mangkana yang membelai juga dia berakhir walut kemenjalah barangsiapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tetangga begitu pentingnya termakan kita terhadap tetangga sehingga disambungkan oleh Rasulullah SAW dengan seberapa besar kadar keimanan kita kepada Allah dan kepada hari kiamat Oleh karena itu sebagai Muslim Maka wajib hukumnya untuk kita memilihkan petangga Karena petangga adalah saudara setelah kita Yang pada setiap saat dia akan memberikan pertolongan kepada kita Manakala kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan Oleh karena itu pandangan Islam terhadap petangga Mengalihkan penting untuk kita perhatikan. Tetangga menjadikan orang yang kita umk tidak berbuat baik kepadanya. Adanya menjadi, malas dengan biasa kita melakukan kebaikan kepada orang kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Kita mengunjungi les ketika mereka sakit dan hari biasa-biasa teruslah menghendaki mereka sehingga. Ngului-ngului keislaman itu selalu dipetaburkan Terutama kepada tetangga Sehingga Islam menjadi mulia Menjadi indah Pada kita memuliakan tetangga Bahkan dalam salah satu hadis Yang disatakan Rasulullah Bahawa Layu inuahadukum haqqai hibbuli ahihi ma'i hibbuli nafsi Tidaklah beriman seseorang di antara kamu Manakala dia mencintai saudaranya Seperti mencintai dirinya sendiri Mencintai saudara termasuk di dalamnya Adalah mencintai kepada sesangga itu sendiri Mulai jadi ada sepanjang yang membutuhkan keberadaan kita Tetapi apabila kita tidak memberikan apa yang menjadi kebetulan mereka Maka sesungguhnya kita tidak beriman. Itu adalah penjelasan Rasulullah Sallam Maka dunia ini jantung untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Dan datang kita senang biasa memilihkan sesandar Barangkali itu saja yang akan saya sampaikan Belum sesuai kualitas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Pak Usman dari Tual Maluku Tenggara Yang sudah berpartisipasi dalam acara ini Dan seterusnya, Alhamdulillah ah, Ada lagi yang berkampung Assalamualaikum Salam Iya, baik passwordnya Bapak Balikwani Walaua ya Iya, dengan Bapak siapa? Di mana? Di Yatinangor, Pondok Modern Apto Iya, dengan Bapak siapa? Nama Pak? Muhammad Wahid Muhammad Wahid, baik Bapak Muhammad Wahid, insyaallah temanya tentang menghormati tetangga Dan waktu Anda 3 menit bisa dimulai dari sekarang, silakan Bapak بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسول الله بالخدى ودين الحق ويدخيره على دين كله أرسله بصيرا ونظيرا ودائيا إلى الله بإذنه سراجا ومنيرا أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وهو القوي عجيز وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المؤمن رحمة للعالمين ومعه. <وَبَعْلُّ> pada penjara di tanah air yang Allah meliarkan. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita dari satu tua dan darinya Dia ciptakan pasangannya kemudian dari keduanya berpancarlah laki laki dan perempuan dengan jumlah yang banyak. Salawat dan salam semoga tetap kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Nur Umat yang diutus untuk menyempurnakan etika dan perilaku moral umatnya. Para pemesah yang Allah melihatkan, Allah berfirman dalam Al-Quran: A'udhu billahi min rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mu'alliminuna ikhwatun faaslihu biina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah di antara saudara-saudaramu. Sesungguhnya umat Islam atau orang mukmin yang sesungguhnya itu bersaudara, maka hendaklah kita saling memperbaiki antara tetangga kita, antara sekitar kita, karena kita semua adalah saudara. Islam melalui ajaran-ajaran moralnya berusaha menciptakan masyarakat yang saleh. Di mana ukuran benar dan salah ditentukan oleh riba Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Dalam masyarakat semacam ini Harus memiliki rasa simpati Pengorban dan saling cinta Dan saling menyayangi Hubungan erat dengan orang tua Anak, sanak, keluarga Tetangga-tetangga kita Miskin maupun fakir, kaya Semuanya itu sama Kita harus saling menghormati Kita saling melindungi sesama kita Inna Allah fi awni al-abdi ma kanal abdu fi awni al-akhihi Para pemisai yang Itulah ilmu yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila banyak keciluran dalam penyampaian ilmunya Dan akhirnya khudmah sofa wajah makadar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhammad Wahid dari Al-Aqsa Sumedang InsyaAllah yang telah menyampaikan materi Dan kami undang lagi untuk para da'i dan da'i yang lainnya Untuk bisa bergabung bersama kami 574-3476 atau di 021-574-3478 ya. Betul sekali Dan subhanallah sudah ada telepon lagi yang masuk Kita terima lagi nih Kak Fiki Assalamualaikum Bapak atau Ibu Assalamualaikum Silahkan Assalamualaikum Masih di lantuan 574-3476 Atau 021-574-3478 Dan pada pagi hari ini kita masih membahas Mengenai tema menghormati tetangga Silahkan Apakah sudah ada yang masuk Assalamualaikum Baik, sepertinya masih terus dicoba Mas, oleh terus para dai, da'i dan juga dai, da'i semuanya Dan mungkin kita juga mengundang partisipasi para pondok pesantren yang lainnya nih yang lain Kalau hari ini baca, dari Al-Aqsa dan juga dari Darul, Darul Ulum Sukabumi Kita mengundang untuk minggu depan, minggu depannya lagi Untuk dapat lebih banyak ponder pesantren yang ikut berpartisipasi di Kak Fiki masih banyak lagi rangkaian episode teledakwa yeah. Yang selanjutnya dan mudah-mudahan banyak lagi pesantren juga yang pada akhirnya bisa bergabung bersama kami Untuk tadi ya sekaligus melatih Muhaldarahnya mungkin selama ini dilakukan di santrien, sekarang bisa dilakukan di acara tele dakwah live di TV Insya Allah. Iya, dan tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk para peserta yang lainnya dari seluruh Indonesia Bapak atau Ibu untuk dapat berpartisipasi juga dalam acara ini. Baik, dan juga untuk Bapak atau Ibu semuanya para dai dan juga daiyah, tema kali ini adalah menghormati tetangga. Kita masih terus membahas soal tadi banyak sekali kita harus selalu bersilaturahmi dengan membagikan makanan ataupun pakaian ya. subhanallah kepada tetangga kita kembali sekali tadi ya pesan Rasulullah kepada Abu Zard mm -mm. kalau masak banyakin kuahnya mm -mm, Insya Allah untuk dibagikan ke tetangga yang lainnya dan dengan itu semua pada akhirnya semakin mempererat hubungan silaturahim ukhuwah Islamiyah dan tentunya paling ringan sekali sederhana sekali adalah tetangga kita menjadi bahagia dengan menerima hadiah dari kita ya betul sekali dan tak lupa kami informasikan pula bagi anda nanti yang keluar sebagai penyampai terbaik jangan lupa untuk mengirimkan foto keram poskar dan juga identitas yang asli untuk kita tampilkan pada saat Grand Final Baik, Kita masih terus mengenai partisipasi para da'i dan juga da'i semuanya Di 574 atau 0215743478. Kita masih membahas mengenai tema menghormati tetangga Dan kalau tadi kita lihat para penyampai juga Masih banyak yang kelebihan waktu Kemudian masih ada kalau tadi yang terakhir Pak Muhammad Wahid Masih lebih 27 detik yeah. saya tidak salah melihat dan itu harusnya lebih diisi dengan materi-materi yang lainnya pastinya Iya, manajemen waktu sangat penting sekali untuk bisa digunakan di acara ini Dan waktu yang kami berikan hanya 3 menit Dan juga waktunya bisa dilihat di layar kaca untuk para da'i dan da'i ya. Dan kalau diatur kembali waktunya dari mulai pembukaan Lalu isi materi yang disampaikan dan pada akhirnya penutup Itu dilakukan 3 menit saja dan cukup pas, tidak lebih dan juga tidak kurang Iya betul sekali Dan mungkin kita tanya juga kepada Ustaz Hendra Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan Untuk para da'i dan juga da'i semuanya Untuk lebih mempersiapkan materi nih Ustaz Ya sebenarnya sudah bagus Tapi tentu ya sama seperti disampaikan Ustaz Hakim tadi e, Kelancaran, persiapan Memang dakwahnya harus dipersiapkan Danya ya, Dia Harus dipersiapkan dengan betul-betul sekali Maksimal Sehingga hasilnya juga maksimal Dan kita berharaplah. Kalau maksimal maka eh, para pendengar, para pemirsa dan para pendengar di eh, mana saja akan terkesan dan kemudian setelah terkesan dia akan melaksanakan dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi luar biasa sebenarnya, eh, oleh karena itu persiapkanlah dengan semaksimal mungkin. Sama seperti serakim sampaikan tadi membaca itu kelihatan mm -mm. di mana saja orang membaca itu kelihatan suara itu bisa diraba gitu. Iya baik berarti sudah kurang lebihnya sudah bagus untuk para peserta hari ini. Baik silahkan apakah sudah dia masuk lagi teleponnya? Kita coba terima dulu nih Kak KHK. Baik, terus coba menghubungi di 5743476 atau di 0215743478 yeah. untuk wilayah di luar Jabodetabek. Kami terus mengingatkan untuk para dai dan daiya untuk terus bisa bergabung bersama kami di Tahun Pagi hari ini. Dan kami ingatkan juga bahwa pagi hari ini tema kita adalah menghormati tetangga. Yang mudah-mudahan juga para dai dan daiya juga sangat familiar dengan tema ini dan juga mudah-mudahan juga lebih sudah melaksanakan mungkin insya Allah di kesehariannya. Iya, selain menjalankan silaturahmi Dengan para tetangga kita Juga kita menjalankan silaturahmi Dengan pemirsa semuanya yang ada di rumah Silahkan untuk dapat melatih Kelancaran berbicara, mungkin apa ingin menjadi Seorang daya atau daya yang mungkin Profesional, itu mungkin salah satu ajang Dari sini, iya bisa Amin. Sangat bisa sekali, sangat mungkin ya. sekali Untuk bisa melatih diri Anda Untuk berbicara dengan baik, retorika Sekali juga bertausiah Untuk saudara kita, dan ini insya Allah Ditayangkan di Indonesia atau Indonesia bahkan juga bisa diterima siarannya di luar negeri mm -hmm. sehingga para idenya banyak sekali nilai manfaat yang bisa didapatkan Amin. ketika bisa menyampaikan materinya di forum teredakwa ini Insyaallah ya, dan tak lupa juga bisa mengambil referensi dari Al Quran maupun Al Hadis yang ini menjadi dalil-dalil yang mungkin sahih seperti itu ya Kak Fiki ya Insyaallah baik silahkan Kak Fiki kita terima dulu Ya assalamualaikum Waalaikumsalam Iya, passwordnya dulu bapak. Ani, Ay... passwordnya? Bali gua walau ayah. Ini walau ayah? Iya Bali gua walau ayah. Iya bapak, bisa dicek diucapkan. Tidak terang di copy. Baru aja buka tinggi ini pak, jadi gimana bapak? paspornya dulu ya, diikuti diucapkan baliguan um, cara ini jangan udah tahu passwordnya ini pak ya baliguan nih walau ayah bapak bisa diucapkan baliguan nih walau ayah well ya baik baliguan well ayah ya. well ayah baik dengan bapak siapa dari mana ini ini pak mulyadi Bu. pak mulyadi dari mana bapak di talu Ya baik, uh, Pak Mulyadi sudah top tema hari, eh, hari ini. Menghormati tetangga. Waktu bapak 3 menit bisa dimulai dari sekarang silahkan. Uh, iya bu, terima kasih. Uh, menurut saya, uh, tetangga itu kan kita harus berdiri. Takon dasi kita yang pertama adalah agama. Jadi kalau kita sebagai orang Islam. Uh, Atas menghormati tetangga itu dalam anjuran Nabi itu adalah salah satu kebaikan. Jadi di sini menghormati tetangga sesuai dengan hadis Rasulullah Rasul Lani Ta'habulillahi Injita Ma'alai Wa Ta'far Ta'alai berkumpul karena Allah dan berusaha karena Allah inilah tujuan utama kita. Jadi kalau kita sudah bisa menghormati diri sendiri menghormati tetangga kita. Yata orang akan merasa eh, Dia dihormati Dan akan baik terhadap kita Jadi Untuk Apa namanya eh, Memperbaiki hubungan dengan tetangga Jangan sampai tanah sejenis Misalnya kita jadikan permasalahan Kita kembali kepada agama Agama tidak pernah menuntut permasalahan Atau Menimbulkan satu Ketika eh, emosional di dalam diri kita untuk memusuhi tetangga. Dan yang terutama yang harus kita tutupi pada pada tetangga adalah iri hati, benci hati. Orang mungkin bisa saja membeli televisi, tetapi kita tidak mampu diberikan oleh Allah rezeki untuk membeli televisi, berarti kita harus menghargai apa yang Allah berikan kepada tetangga kita. Jadi hal-hal yang menjadi pertengkaran mengapa tetangga dengan tetangga itu bertengkar itu oleh, oleh karena kita membelakangi agama Jadi semua hukum apabila kita tidak berpegang kepada Al-Quran dan semua Rasul dimanapun kita berdiri Maka semua itu tidak akan punya manfaat sama sekali Jadi apabila kita jadikan eh, Pake hal yang positif Ya hal yang utama yang kita junjung di atas kepala kita Berarti itu segalanya, apapun. Karena segala aturan, mata kita memandang. Itu terbatas oleh agama. Sehingga kita hanya bisa memandang hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Hati kita harus berpikir jernih kepada tetangga kita. Karena itu ada sudah ada tuntunan di dalam anjuran agama le terputus Pak Mulyadi tapi terima kasih banyak atas partisipasinya dari Palu. Dari Palu insyaallah. Mm -mm. Dan para dai dan daiya Pak Mulyadi merupakan peserta terakhir. Yeah. Penyampai terakhir pada tadarus pagi hari ini dan sebelum kita mengetahui siapa penyampai terbaik, insyaallah kita akan dengarkan terlebih dahulu. Evaluasi yang akan disampaikan oleh dewan hakim kita yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Dr. Abdul Hakim Fauzi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Republik Indonesia Wabil khusus para da'i dan da'iah tadi uh, Catatan kami sebagai pengamat ataupun dewan hakim Bahawa apa yang disampaikan tadi Secara bobot hampir mengenai sasaran Barat orang menembak bahawa panahnya itu memang sampai Di mana tempat titik yang harus ditembak Namun ada beberapa hal seperti yang telah terdahulu juga berlalu bahwa tetap saja ada kesan-kesan membaca. Walaupun sebenarnya diusahakan untuk tidak kelihatan. Tapi sesungguhnya sesuatu yang dibaca dengan menunjukkan bahwa itu bacaan akan ketahuan. Jadi usahakan bahwa konsep itu tidak terlihat seolah-olah kita membaca. Yang kedua, waktu. Waktu itu kita berpacu sebenarnya Waktu 3 menit itu Waktu yang sangat singkat Tetapi dengan 3 menit itu bagaimana kita dapat Mengkombinasikan Antara opening Ataupun mukaddimah Atau juga nanti endingnya itu uh, Takhtim Penutupnya itu. itu harus disesuaikan Di tengah-tengah itu semua Adalah isi ataupun konten dalam menguraikan itu tidak terlepas dengan dalil. Kita sering melihat orang membaca dalil, baik itu dari ayat Al-Qur'an Karim ataupun yang menyitir hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat bagaimana eh uh, kalang kabut. Kalang kabut itu artinya tidak teratur. Betapa pentingnya kita memperhatikan dalil. Seperti tadi ada ada sitiran dari ayat Al-Qur'an oleh saudara kita Beliau ingin menyampaikan satu dalil betapa orang itu harus punya hubungan baik ah. Hubungan baik itu antara dirinya dengan dirinya, saudaranya Hubungan baik pula dengan Allah Subhanahu SWT Maka inilah semua harus diperhatikan Baik dari segi waktu tekanan suara kepasehan dalam membaca ayat dan keutuhan dari tiga menit yang ada mudah-mudahan perbaikan demi perbaikan akan menjadikan tampilan ke depan lebih baik lagi amin ya alamin. dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah kepada Dewan Hakim Minta yang telah menyampaikan evaluasinya. semoga semakin memberikan Uh, gambaran bagi dai dan da'iyah yang lain Insyaallah dan pastinya memberikan semangat untuk lebih baik dan lebih baik lagi Kak Piki baik. dan baiklah kita harus segera umumkan siapakah penyampai terbaik pada hari ini tele dakwah pada hari Sabtu 15 Januari 2011 dan penyampai terbaik hari ini jatuh kepada Ibu Halimatus Sa'diah dari Sukabumi Jawa Barat dengan jumlah nilai 150. Barakallahu selamat Jangan lupa untuk mengirimkan foto perangko poskat dan juga identitas yang asli, Ibu Halimatus Sadia. Iya, dan perlu kami informasikan juga ya. untuk para dai dan neliya bahwa kita punya tema minggu depan. Ya. Tema minggu depan adalah waspadai, waspadai bisikan setan. Bisa dipersiapkan dari sekarang materinya Untuk bisa disampaikan dengan baik Insya Allah nanti waktu juga 3 menit diberikan Juga bisa dipergunakan dengan baik yes. Sekali lagi tema minggu depan Adalah waspadai bisikan setan. Bisa dipersiapkan mulai dari sekarang Materi yang akan disampaikan Dalil-dalilnya seperti apa Dan mudah-mudahan minggu depan Bisa berpartisipasi lagi Dan kami mengundang untuk pondok pesantren yang lainnya Untuk dapat berpartisipasi dalam acara Teledawa ini Mudah-mudahan bisa menjalin silaturahmi Bisa apa namanya menjalin komunikasi yang baik juga Iya dan perlu diperhatikan Amin. juga Sebaiknya dalil yang disampaikan Juga diikutkan Bahwa misalkan ayat Al-Quran itu surat apa Ayat berapa dan hadisnya juga Perawihnya dari siapa Agar nanti pada akhirnya tidak Salah tidak uh, keliru Karena ada beberapa kali juga terjadi kesalahan untuk penyampaian dalil ayat Quran maupun hadis. Sehingga nanti pada akhirnya juga mengurangi penilaian dari Dewan Hakim untuk Anda. Ya, betul sekali. Dan juga yang paling penting harus diketahui adalah okay. waktu hanya 3 menit saja okay. bisa dipersiapkan. Baiklah, tidak terasa waktu jualah yang memisahkan kita pemirsa semuanya. Akhirnya saya Putra Besanan, Mas Fiki, dan juga Dewan Hakim beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pekan depan dari kopi Amanila Kuala Vilata Kuela ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh.